Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya wa'ad-din. wal muttaqin. Wa la'undwana illa ala al-zalimin. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ابان Ikhwati fillah a'azanillahu wa yakum Baik hadirin Jama'ah Masjid Raya al ukhuwah Di kota Bandung Juga pendengar Radio Raja Bandung Baik melalui radio Di 14:06 AM Melalui streaming Radio Raja Bandung Melalui Facebook Radio Raja Bandung Melalui channel Youtube Radio Raja Bandung juga para pendengar Radio Al Albayan Cianjur Pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya Dan Pemirsa Surau TV Di mana saja anda berada Juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian ini Baik langsung ataupun tunda Di mana saja anda berada Barakallahu fikum Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa Untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati Kita sudah membahas ikhlas Kita sudah membahas niat Kita juga sudah membahas tentang jujur Dan terakhir kita sedang membahas tentang tobat kita sudah membahas definisi tobat, juga penjelasan tobat dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis yang sahih, dari ucapan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Juga terakhir kita sudah menjelaskan syarat-syarat tobat. Pembicaraan tentang tobat belum selesai. Pembahasan selanjutnya adalah hukm taubat minaz-zunub. Hukum taubat dari dosa-dosa. Apakah hanya dosa saja yang kita taubati? Kalau toh iya, dosa jenis apa saja kah? Atau bentuk dosa yang bagaimana sajakah yang kita harus tobati? Bolehkah kita tobat dari perbuatan baik, tobat dari amal soleh, tobat dari iman, tobat dari kebaikan? Artinya menyesal telah berbuat baik. Boleh enggak itu dilakukan? Itulah yang kita akan bahas pada kajian kita sore hari ini. Tobat dilakukan dari tiga perkara. Pertama adalah Min tarqil amdi li fi'lin umirabihi Falwajibu ala jami'il mukallafin At-taubatuminah Kama amarhumullahu wa rasuluh Pertama Taubat harus dilakukan Dia dari Seorang hamba Yang meninggalkan Perbuatan yang diperintahkan Ada Perintah dari Allah Sengaja ditinggalkan Maka Wajib hukumnya taubat dari hal itu Karena meninggalkan perintah adalah dosa Wajib bagi seluruh mukallaf Bertaubat dari hal itu Sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya Allah berfirman Wa tuubu irallahi jami'an Ayuhal mu'minuna la'anlakum tuflihun dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya Wahai orang-orang yang beriman Agar kalian bahagia Tobat bukan hanya Dari perbuatan buruk saja Sebagaimana yang diduga oleh kebanyakan orang Karena kebanyakan orang tidak memahami tobat Kecuali dari perbuatan keji dan perbuatan buruk Serta perbuatan dolim Rata-rata kan begitu ya Tidak sekedar Dari hal itu tobat dilakukan Tapi juga tobat dilakukan Dari Meninggalkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Karena meninggalkan perintah dosa tidak Dosa Meninggalkan sholat Meninggalkan zakat, saum, haji bagi yang mampu Dan perintah-perintah lainnya yang wajib Meninggalkannya adalah dosa Meninggalkannya adalah perbuatan yang harus dihentikan Nah bahkan taubat dari hal itu lebih penting Daripada taubat karena melaksanakan dosa yang dilarang Kebanyakan manusia meninggalkan perintah Allah Baik perintah itu berupa ucapan hati atau amalan hati. Ucapan anggota badan atau amalan anggota badan. Yang kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa mereka diperintahkan untuk melakukan hal-hal tadi. Kadang ada perintah. Sengaja mereka tinggalkan karena enggak tahu bahwa itu diperintahkan. Contoh yang nyata apa? Contoh yang nyata adalah Wajibnya mencari ilmu syari' i. Tentang tujid, tentang akidah. Tentang tata cara sholat, tata cara hudu, mandi, tayamum dan seterusnya. Itu wajib. Tapi orang memahami. Yang wajib itu asal mencari ilmu saja. enggak peduli ilmu apa. Termasuk ilmu dunia. Tolabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ketika orang sekolah di sekolah umum mereka sudah merasa mengamalkan hadis tadi. Padahal enggak bisa baca Quran, enggak belajar baca Quran. Padahal enggak ngerti tauhid sebab enggak belajar tauhid. Enggak faham bagaimana tata cara salat yang benar karena enggak pernah belajar tata cara salat yang benar ala kadarnya. Tapi dengan sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai doktor, tapi itu ilmu umum, mereka sudah merasa mengamalkan hadis talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Nah, Padahal mereka diperintahkan untuk mempelajari ilmu syar'i, i. tapi mereka tinggalkan. Berarti itu dosa. Seorang profesor, doktor, insinyur di dalam bidang ilmu umum, tapi enggak tahu tata cara wuduk yang benar, enggak ngeri tata cara solat yang benar. Orang itu walaupun bergelar profesor, doktor, tapi dianggap tidak mengamalkan hadis talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim karena ilmu yang dimaksud itu di ilmu syar'i bukan ilmu umum tapi karena kesalahpahaman banyak orang ya mereka tidak menuntut ilmu syar'i secara sungguh-sungguh atau kadang-kadang meninggalkan perintah tersebut Dilakukan Barijeng Kata orang Sunda Maya Sambil dia tahu bahwa itu wajib Tapi sengaja dia tinggalkan Jadi kadang-kadang orang gak tahu bahwa itu perintah Lalu ditinggalkan Kadang-kadang tahu itu perintah Tapi sengaja ditinggalkan Kalau yang pertama tidak tahu bahwa itu perintah Makanya dia tidak lakukan Itu disebutnya syubhat Syubhat itu kesalahan Kekeliruan atau dosa Karena kebodohan Karena ketidaktahuan Sebaliknya kalau umpah dia tahu bahwa itu dosa Tapi sengaja dilakukan Karena hawa nafsu Itu disebutnya syahwat Orang yang salah, dosa dan keliru karena kebodohan Orang itu masuk kategori dolun Dolun itu apa? Sesat Maksud sesat adalah Orang yang beramal tanpa ilmu atau meninggalkan amalan karena kebodohan rajen beramal tanpa ilmu amalannya sehingga salah keliru ya jadi orang yang bersikap dan beramal tanpa ilmu bolun sesat adapun yang kedua orang berilmu tapi tidak beramal magdub orang itu dibenci Nah Dua-duanya keliru salah Jadi orang yang meninggalkan perintah Ada dua alasan yang tadi disebutkan Alasan pertama gak tahu bahwa itu diperintahkan Makanya tidak dia lakukan Alasan kedua tahu itu diperintahkan Tapi sengaja ditinggalkan Dua-duanya salah keliru Dua-duanya menyimpang Inilah yang dimaksud penafsiran dari surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Ada tiga golongan manusia yang dijelaskan dalam Al-Fatihah terakhir ya. Golongan pertama inilah terbaik yaitu shirathal ladzina an'amta 'alaihim, golongan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kedua, wa'il maktabi golongan orang yang dibenci, dimurkai. Yang ketiga, abdulin sesat. Tiga-tiganya ini berkaitan dengan ilmu dan amal. Penafsiran um, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan katakan, "Famaladzina an-nama Allahu alaihim." Faula'ika alladzina ya'lamun al-haqqa Wa ya'maluna bih Ada orang-orang yang Telah diberi nikmat oleh Allah Adalah mereka yang Ya'lamun al-haqqa Telah mengetahui tentang kebenaran Berilmu tentang kebenaran Berilmu tentang Quran Sunnah Wa yattabi'unah dan mereka mengikuti kebenaran itu. Mengamalkannya. Wa yak malu nabihi mereka mengamalkan kebenaran yang sudah mereka ketahui. Berilmu dan beramal. Itulah golongan orang yang diberi nikmat. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Wa ammal ladzina ghadiba Allahu alaihim fa ulaiikal ladzina ya'lamunal haqq wa lam ya'malu bih Adapun orang-orang yang dibenci oleh Allah dimurkai oleh Allah mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran mengetahui kebenaran berilmu tentang kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Berilmu tapi tidak beramal. Ini mazhabi alaihim dibenci di Ketiga, wa amal al-ladzina azal lahulillah, faulaiq la yalamin al wa yamalun bi jahalatihim. Ada pun orang yang disesatkan oleh Allah yang sesat adalah mereka yang tidak tahu kebenaran tidak berilmu alias bodoh dan mereka beramal dengan kebodohannya semangat beramal ada ilmu tidak ada akhirnya amalnya amalannya berdasarkan pada kebodohan dan salah serta keliru karena tidak berilmu Nah, jadi dua golongan ini Al-Mabdub dan Al-Dol Yang sesat dan yang dimurkai Dua-duanya keliru dengan sebab yang berbeda Yang pertama karena hawa nafsu, dia berilmu Tapi karena hawa nafsu, maka ilmunya tidak diamalkan Dia meninggalkan perintah yang kedua bodoh Tidak berilmu makanya meninggalkan perintah Dua-duanya dosa dan keliru ya Dua-duanya dosa dan keliru Jadi pertama tobat wajib dilakukan karena meninggalkan perintah Ini yang pertama Kedua Apalagikah yang wajib kita tawbati. Fi'lul abdi lilmahdurat biartikabihilmuharramat. Sewa'un kana dhalika dhambu baynahu wa baynah Allah. Ka syurbil khamar. Aau baynahu wa baynah al-ibad. Ka akhdi maalihim. Kedua, tobat dari perbuatan ya melanggar yang dilarang, melakukan apa yang diharamkan. Baik dosa tersebut dosa antara dia dengan Allah, seperti minum khamer. Kalau orang mabuk ada nggak yang dirugikan? Nggak ada. Asal mabuknya jangan ngamuk, gitu ya. Dia masuk kamar, kunci kamar Mabuk sendirian Manusia tidak ada yang dirugikan Dia dosanya kepada Allah SWT. Atau dosanya itu Antara dia dengan sesama manusia Seperti Mengambil harta orang lain Dengan cara dicuri Ditipu Atau Dirampok Sama dengan dicuri Tadi ya atau Dengan cara-cara yang diharamkan Atau Yang diambil itu Yang dilanggar itu Kehormatan orang lain Dengan cara dihina Baik Ketika berdua-dua Ataupun apalagi dihadapan orang banyak Digibahi aibnya Kesalahannya Diuar air kabatur di luar RK Batur itu artinya diapa? Diekspos ke orang. Tidak hanya dengan lisan. Kalau lisan hanya terdengar saat itu sudah enggak kedengaran lagi. Yang paling parah dengan tulisan masuk medsos tuh. Baik itu Instagram, Twitter, Facebook, website, situs yang seperti itu. Isinya gibah, nama orangnya disebut. Wow, kalau isi tulisannya benar, sesuai dengan kenyataan, itu namanya apa? Gibah. Kalau isinya salah atau keliru, nggak sesuai kenyataan, namanya apa? Buatan. Bahasa kita nya, fitnah. Mana yang lebih baik, gibah apa buatan? Dua-duanya busuk Dua-duanya buruk Dua-duanya dosa besar Nah Jadi Kalau dosanya berkaitan Dengan hak sesama manusia Seperti ngambil barangnya Melanggar kehormatannya Dengan cara digibahi difitnah, dihina, dituduh Atau membunuh Jiwa yang Allah haramkan Untuk dibunuh Maka tobat dari hal tersebut Hukumnya wajib dilakukan dengan segera Tidak boleh ditunda-tunda Menunda tobat dari hal itu Adalah dosa lain lagi Jadi kalau seseorang Sudah melakukan dosa karena melanggar yang diharamkan itu dosa satu. Terus dia tidak taubat dengan segera. Menunda taubat. Maka menunda taubat adalah dosa kedua setelah melakukan dosa yang pertama tadi. Jadi menunda taubat dari maksiat adalah dosa yang kedua karena apa? Karena dia meninggalkan kewajiban setelah berdosa. Kalau orang sudah terjerumus ke dalam dosa, wajib tobat segera. Kalau tidak segera tapi ditunda-tunda, maka itu berdosa lagi selain dosa yang tadi. Ya. Meninggalkan kewajiban Padahal dia mampu melakukan kewajiban itu adalah kemaksiatan. Meninggalkan kewajiban padahal dia mampu melakukan kewajiban itu maksiat. Orang sudah punya uang yang cukup untuk haji. Badannya sehat. Tidak ada penghalang. Dia terkena kewajiban haji. Sesegera mungkin. Ya. Tapi dia sengaja tidak melaksanakan kewajiban itu maka meninggalkan kewajiban padahal dia mampu adalah sebuah kemaksiatan. Orang berdosa bagi orang yang berdosa ada kewajiban. Apa kewajibannya? Tobat dengan segera. Menunda tobat yang mampu dia lakukan adalah kemaksiatan. Dosa lainnya setelah dosa yang tadi dilakukan ya. Maka kalau dosanya tersebut berupa pengambilan harta Harta orang lain diambil Sekecil apapun nilai harta itu Kata orang Sunda mah Tepira Gak seberapa cuma ngambil pulpennya aja gitu ya Maka tetap wajib untuk dikembalikan Kalau harta yang diambil Dari hak orang lain Wajib dikembalikan se Segera mungkin Kalau memungkinkan Kalau tidak memungkinkan Karena ada uzur Umpamanya dia tidak mampu Saya pernah nyolong HP Antum tuh Yang harganya cuma 10 juta sekarang saya tobat Tapi HP-nya sudah dijual Saya gak bisa beli lagi HP se seharga itu Untuk makan sehari-hari Oke, koreh-koreh cok Ini gak ada terjemahannya Koreh-koreh cok itu Susah diterjemahkan Tahu ayam? Ayam itu kalau nyari makanan kokoreh nah, Bahasa Indonesia nah kokoreh Nyakar-nyakar gitu ya. Begitu ada makanan, cok langsung dimakan. Korek-korek cok itu sebutan bagi orang yang kerjanya serabutan. Ada yang nyuruh kerja dia bisa makan, langsung saat itu enggak. Ada yang nyuruh dia nganggur dan enggak bisa makan. Itu korek-korek cok. Nah jangan karena untuk beli HP yang 10 juta tadi untuk makan juga susah. Tapi saya ingin tobat, mohon dihalalkan ya. Nah minta dihalalkan, gentle gitu ke orangnya, ya. Atau umpamanya orangnya nggak tahu di mana nggak ada. Saya mengembalikan nih barang dia yang saya pernah ambil, tapi dia nggak tahu di mana adanya. Kalau ada keluarganya ke keluarganya kan. Kalau dia nggak ada keluarganya juga ada ada, maka hendaklah dia mensodakohkan barang tersebut atas nama si pemilik orang tadi. Kalau dia masih tidak mampu juga Maka perbanyak doa dan permintaan ampun bagi orang seperti tadi Bagi orang yang sudah dicuri barangnya Itu kalau dosanya berupa mengambil harta atau barang Kalau dosanya berupa menuduh gibah Fitnah, namimah, sukhriyah, menghina, mencela orang itu, gitu ya, dihadapannya, memberi gelar kepada orang lain dengan gelar-gelar yang buruk. Sebab itu dilarang lah. Yashor kaumum yang kaumin. Asa ayakunu khairam minhum. Terus kalimat berikutnya, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sesama muslim Ya, Itu melanggar kehormatan, merampas kehormatan orang tersebut Bagaimana cara tobatnya? Kan gak mungkin dikembalikan Saya dulu pernah menghina kamu, ini saya kembalikan hinaan Itu bisa? Bisa ya Bagaimana tuh tobatnya? Tobatnya pertama bin nadam. Dengan cara pertama menyesal. Kedua al iqla. Al iqla itu berhenti meninggalkan dosa tersebut. Menanggalkan dosa tersebut. Iqla itu take off, tahu take off? Take off itu Kalau pesawat apa? Bahasa kitanya take off apa? Lepas landas, tinggal landas Meninggalkan landasan Atau kalau baju Take it off umpamanya. Tanggalkan itu, buka itu Topi, take it off Buka, menanggalkan, melepaskan Iqlak namanya Ikhlai itu berlepas diri dari hal itu. Ditanggalkan dan ditinggalkan. Pertama menyesal. Kedua berhenti. Ditinggalkan itu gibah. Ditinggalkan itu namimah. Ditinggalkan itu celaan, hinaan dan yang sejenisnya. Terus banyak-banyak istighfar dan memintakan... Doa-doa kebaikan bagi orang yang kita gibahi, yang kita tuduh, yang kita hina dan seterusnya. Ditambah jangan lupa meralat gibahan kita, fitnahan kita, celaan kita yang pernah kita ekspos ke banyak orang. Kalau umpamanya saya di forum ini nih gibah kepada si fulan. Besoknya saya mutobat. Aduh saya sudah gibah nyebut nama si fulan tuh di ceramah gitu ya. Si fulan tuh nyebelinnya luar biasa umpamanya. Lalu saya tobat, maka saya harus meralat di forum ini juga. Maaf kemarin saya ngomong si fulan tuh nyebelin. Omongan saya itu salah, keliru, kausap setan etamanya. Sifulan itu enggak seburuk yang saya omongkan kemarin. Saya khilaf. Sifulan itu orangnya baik. Diralat. Di hadapan orang yang kemarin saya menggibahi sifulan di hadapan orang-orang ini. Makanya kalau seorang Ustadz ceramah secara insidental sekali-sekali, ribuan umat datang, lalu menggibahi orang lain, setelah itu bubar, besoknya mutobat, susah harus dikumpulkan lagi, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dia menggibahinya lewat Facebook, ralat lagi lewat Facebook. Kalau dia menggibahinya lagi lewat medsos yang lain ralat lagi di media yang sama ya. timbul pertanyaan perlu enggak diberitahukan ke yang bersangkutan dan minta maaf minta dihalalkan dari perbuatan dosanya maka sebagian ulama menyatakan ya perlu tapi sebagian lain tidak yang benar adalah was sahih annahu la yahtaju ila i'lamihi wa du'a lahu bi dhahril ghaib. Wa huwa islam wa Ibnul Qayyim wa ghairihi ma. yang benar kalau kita menggibahi orang lain? memfitnah orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain di belakang orangnya, Ya. Pertama, kalau orang itu tidak tahu bahwa kita menggibahinya Jangan memberitahukan kepada dia Cukup istighfar Memintakan ampunan untuk dia Memintakan kebaikan bagi dia di belakang orangnya Meralat omongan kita di hadapan orang-orang yang kemarin kita menggibahi dia di hadapan orang-orang itu Kenapa? Karena pertama memberitahukannya berarti menyakitinya dua kali Pertama kemarin sudah menggibahinya Kedua sekarang diberitahukan sakit hati Keduanya mungkin saja menimbulkan mawarat apa mataratnya? Dia marah. Kemarahannya mungkin menimbulkan matarat yang lebih besar. Dia bisa membalas hinaan kita dua kali lipat, bahkan sepuluh kali lipat. Bisa memukul dan timbul permusuhan. Tadinya dia gak ngapa-ngapain ke kita. Setelah kita bilang, maaf ya, sekemarin saya mengibahi kamu tuh. Saya bilang kamu tuh nyebelinnya luar biasa tuh. Orang paling nyebelin sedunia adalah kamu. Saya ngomong gitu tuh. Orang itu marah. Lalu mengatakan saya tidak akan pernah mau lagi kenal sama kamu. Tujuh turunan. Uh. Bahaya. Bisa bermusuhan sampai tujuh turunan. Bayangkan. Anak cucunya tertuah-terdosa ke bawah-bawah. Tidak tahu apa-apa tapi ke bawah-bawah. Itu matarat yang mungkin muncul. Oleh karena itu kalau orang tadi tidak tahu bahwa kita menggibahinya. Jangan diberitahukan. Cukup kita tobat dengan cara menyesal. Kedua berhenti dari menggibahi orang tersebut. Ketiganya meralat omongan kita tentang dia. Yang keempatnya perbanyak. Permintaan ampunan kepada Allah bagi dia. Dan mendoakan kebaikan bagi dia di belakang orangnya. Setelah itu, perbanyak kebaikan yang kita lakukan. Banyak melakukan ibadah amal soleh. Yang kita harapkan ibadah amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Allah berfirman, Innal hasanati yudhib nasiyyat. Si Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu Bisa menghapus dosa-dosa Itu surah Hud Ayat 114 Juga dalam hadith Yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dari Abu Dhar Al-Ghifari Radiyallahu'an Nabi SAW bersabda Ittaqillah haithumakunta wa'at biil wa'at bis sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kata nabi sallallahu alaihi kepada Abu Bar ba Abu Dzar bertakwalah kamu kepada Allah Dimanapun kamu berada dan para ulama memasukkan hadis ini ke dalam bab muraqabah dalam kitab riyadus salihin ada bab muraqabah muraqabah itu apa merasa selalu di diawasi sekalipun berada di tempat yang sepi, enggak ada orang, tetap ada yang mengawasi. Siapa? Allah. Selain Allah ada yang melihat? Para malaikat. Malaikat pencatat. Malaikat yang akan menjadi saksi. Malaikat penjaga, ya, dan seterusnya itu menyaksikan. Makanya bertakwa kepada Allah itu Tidak mengenal tempat Di tempat manapun Takwalah Ittaqillah haithunakunt Bertakwalah kamu kepada para Allah Dimanapun kamu berada Lalu Wa'at bi'is say'atal hasanah Tamhuha Ikuti Keburukan Dengan kebaikan maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik itulah tobat dari gibah dari fitnah dari namimah dan yang sejenisnya ya inilah yang kedua dosa yang harus ditobati adalah dosa karena melanggar yang haram melanggar yang haram bukan yang wajib yang wajib bukan dilanggar tapi di, ditinggalkan jadi pertama yang tadi yang wajib ditobati adalah dosa karena meninggalkan yang wajib, kedua dosa karena meninggalkan yang Eh, karena melanggar yang haram. Ketiga. Nah ini yang berat. Yang menurut kita, kita enggak perlu taubat dari hal ini. Yang ketiga, yang wajib ditobati juga adalah. Fi'lul makruhat ghayral muharramat. Wa tarukul mustahabat Ketiga Yang juga harus ditobati adalah Melakukan perbuatan yang makruh Tapi tidak haram Dan yang juga diperintahkan untuk ditobati adalah Perbuatan berupa secara sengaja meninggalkan amalan sunnah. Jadi kalau seseorang terjerumus ke dalam perbuatan makruh yang tidak haram, dia berdosa tidak? Tidak, tidak berdosa. Seseorang meninggalkan amalan sunnah seperti meninggalkan sholat sunnah rawatib, meninggalkan tahajud. Meninggalkan Saum Senin Kamis Berdosa tidak? Tidak berdosa Kalau tidak berdosa Kenapa harus ditobati gitu kan? Nah Diterangkan Fattawbatu min tarkil mustahabat Wafi'lil makruhat mustahabatun Bertobat dari meninggalkan hal yang sunnah Atau bertobat dari melakukan hal yang makruh Hukumnya sunnah Kalau yang dua pertama tadi hukumnya apa? Wajib Bertobat karena meninggalkan perintah Wajib Bertobat karena melanggar larangan juga wajib bertobat karena melakukan perkara yang makruh atau bertobat karena meninggalkan perkara yang sunnah hukumnya juga sunnah dan tidak wajib contoh selama ini kita seling melalaikan solat sunat rawatib dan tidak dosa tapi ada yang kurang kekurangannya apa kekurangannya bahaya enggak, kalau kita mau telaah lebih jauh meninggalkan sholat sunnah rawatib itu berbahaya bisa mencelakakan kita enggak bisa kalau melaksanakan sholat sunnah rawatib bisa menyelamatkan kita enggak, padahal tadinya celaka, bisa dari sisi apa Pertama, sholat sunnah rawatib itu Penambah kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada sholat wajib Kita yakin gak sholat wajib kita sempurna? Enggak Banyak kekurangan? Iya Lebih banyak kekurangannya atau lebih banyak kelebihannya? Lebih banyak kekurangannya kekurangan dari segi apa yang terutama dari segi apa kekhusyuan belum tentu 10% kita khusyuk dari salat kita ya belum lagi kekurangan dari aspek keikhlasan belum kekurangan dari aspek kaifiat tata cara pelaksanaan gerakan-gerakan salat sudah sesuai enggak dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam atau masih banyak yang dilalaikan dan banyak lagi kekurangan lain itu bolong-bolong itu -bolong penambalnya apa? salat sunnat Maka kalau orang salat fardunya bolong-bolong lalu tidak ditambal, bisa celaka enggak itu orang? Ya, celaka fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim saah. Bisa celaka. Kalau begitu perbuatan melaksanakan Salat sunat itu bisa menyelamatkan? Ya bisa menyelamatkan Kalau tertambali yang Bolong-bolong itu Mungkin tadinya dia akan diadat Tapi karena sudah tertambali Dengan yang sunah Menjadi selamat Itu pertama Kedua Salat sunat terwatib itu Indikator loh. Indikator apa? Indikator Diterima atau tidaknya solat wajib yang tadi kita lakukan. Karena apa berkata al Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitab Ma'arif, bab Wadai fi Syahril Shawwal. Beliau katakan, ya Inna Allah ida takabla amal abdin wafquhu. Lil amali solihah bagdah. Sesungguhnya Allah bila menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberi taufik, memberi hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya yang sejenis dengan amal yang tadi dia lakukan. Sebagai tanda amal tadi diterima Allah akan berhidayah ya untuk melakukan amalan berikutnya yang sejenis Makanya setiap kali ada amalan yang Allah wajibkan Pasti ada amalan sejenis yang disyariatkan Yang hukumnya sunnah Selesai sholat fardu ada sholat sunnah Sama sejenis sholat Yang pertama fardu yang keduanya sunnah Seusai saum Ramadan yang fardu Ada saum sunnah Baik Syawal yang enam hari Senin Kamis, Daud dan seterusnya Setelah haji Yang wajib ada amalan sunnah Sejenis haji yaitu apa? Umrah Setelah zakat yang wajib Maka ada amalan sunnah Yang sejenis yaitu apa? Infak dan sedekah. Allah fasilitasi itu Orang yang diterima amal pokoknya Setelah itu muncul keinginan Masih bertah tu dengan amalan tadi Nikmatnya Tiada tanding, tiada banding Tapi sayang sudah selesai Tapi ingin melakukan lagi Allah fasilitasi ini ada amalan sunnah Seusai amalan fardu Makanya salaf, Kata Imam Ibn Rajab telah berkata sebagian ulama salafus soleh, ya, man amila hasanah thumma atba'aha bihasanah kana dhalika alamatan ala qabul hasanatil ula siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu dia ikuti dengan kebaikan berikutnya kebaikan yang kedua. Kebaikan kedua ini menjadi tanda diterimanya amalan atau kebaikan yang pertama tadi. Sebaliknya, man'amilah hasanah thumma asbaha bisai'ah, kana dzalika 'alamata raddil hasanah wa 'adami qabulih. Siapa orang yang melakukan sebuah kebaikan lalu dia ikuti dengan keburukan setelah beres ibadah dia berbuat dosa setelah beres sholat langsung rumpi gibah. maka dosa tersebut keburukan tersebut menjadi tanda ditolaknya amal kebaikan yang tadi sholatnya tadi itu ditolak oleh Allah SWT. tanda ditolaknya apa? diberinya keinginan oleh Allah untuk berbuat buruk berbuat dosa berbuat maksiat al-jaza'u min jinsil amal balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan jenis perbuatan baik Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau suatu ibadah dilakukan secara baik dan benar, Allah balas dengan memberikan kebaikan kepada orang itu berupa hidayah untuk melakukan amal baik yang kedua. Tapi kalau amal baik ini dia lakukan secara buruk, niatnya buruk, ada ria, ya, tidak khusyuk kalau dia solat, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya, itu berarti amal buruk, bukan amal baik. Bentuk lahirannya baik Tapi dalamannya buruk Allah balas lagi dengan keburukan Berupa apa? Diberinya keinginan kepada orang itu Untuk perbuat buruk dosa dan maksiat Dari sini kita mengetahui Meninggalkan yang sunnah Cukup berbahaya Karena pertama tadi Meninggalkan yang sunnah itu Membiarkan Amalan pokok yang wajib Tadi bolong-bolong tidak ditambal Dan itu bisa mencelakakan Kedua Ditinggalkannya amal Sunnah dikhawatirkan menjadi tanda Ditolaknya Amalan wajib yang tadi dilakukan Berdasarkan hal itulah Maka Meninggalkan Yang sunnah itu Sesuatu yang nggak bagus harus ditobati iya harus tapi hukumnya sunnah taubat dari meninggalkan yang sunnah hukumnya juga sunnah ya tidak wajib nah dari sinilah manusia terklasifikasi menjadi tiga golongan siapa orang yang mencukupkan diri hanya tobat dari yang wajib. Yang dua jenis tadi, tobat karena meninggalkan perintah, atau tobat karena melanggar yang haram. Hanya itu saja tobatnya. Tapi dia masih tetap meninggalkan yang sunnah. Dia masih tetap melaksanakan yang makruh. Orang itu termasuk golongan Al-Abrorul Muqtasidun. Disebut oleh Allah dengan golongan orang-orang yang baik-baik tapi Muqtasid. Muqtasid di bahasa Sunda nama Basajan. Ada yang ngerti Basajan apa? Ada yang tahu apa Basajan? Basajan sederhana. Simpel, tidak kebaikannya tidak menonjol, tapi juga tidak buruk. Rata-rata orang gitulah. Itu disebut al-abrool muktesidun. Itu golongan pertama. Dan ini umumnya kaum muslimin. Golongan kedua mantabah taubatah ini wajibah wal mustahabbah ini yang terbaik orang yang tobat dari dua jenis dengan melakukan dua jenis obat, baik tobat ya yang hukumnya wajib maupun tobat yang hukumnya sunnah kalau yang muqtasid yang ablor muqtasid tadi kan dia hanya melakukan tobat yang wajib tapi tobat yang sunnahnya tidak dilakukan, kan gitu ya Tobat yang sunnah itu tobat dari apa? Dari meninggalkan yang sunnah atau melakukan yang makro. Itu hukumnya sunnah. Nah yang kedua bagus. Tobat yang wajib dilakukan, tobat yang sunnah juga dilakukan. Orang ini termasuk golongan sabiqun mukarrabun. Sabiqun teh orang nu kata orang Sundamah. Sok paheula-heula tina kahadean belum lomba dalam kebaikan. Dia selalu menjadi pelopor, perintis, pendahulu bagi semua kebaikan. Muqarrabun dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Danlah golongan terbaik yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan ini. Ketiga, wa malam yati bil wajibah, kana mina alimin, immal fasiqin wa immal kafirin. Adapun golongan ketiga yang semoga Allah menjauhkan kita dari golongan ini adalah orang yang tidak melakukan taubat yang wajib. Yang wajib saja tidak, apalagi yang yang sunnah Dia bukan hanya meninggalkan sholat sunnah Jangankan Tara tahajud, tara duha, tara rawatib gitu ya, Sholat fardu juga Belang betong Belang-belang Kadang melaksanakan Kadang Tidak sekali melaksanakan juga Asal-asalan Dan dia tidak tobat tidak tobat dari seluruh dosa Baik dengan tobat yang wajib atau yang sunnah Orang ini termasuk orang dolim Mungkin fasik, mungkin kafir Sebab kafir termasuk jenis Wal kezoliman Dan orang-orang kafir adalah termasuk orang-orang yang dolim Inilah tiga golongan manusia Golongan pertama Al-abrarul muqtasidun Gorongan orang yang baik tapi simple, sederhana ala kadarnya. Yang kedua As-sabikun al-mukharrabun ya, Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan sangat dekat dengan Allah Dan yang ketiga Zulim Mana yang lebih baik? Yang kedua Yang sabikun al-mukharrabun Tiga golongan manusia ini oleh Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah ada yang surah Fatir ayat yang ke-32 Allah berfirman faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtashidun wa minhum sabiqun bilkhairat bilkhairat باذن اللَّهِ Ayat sebelumnya, 'Tumma aurasna al-kitab al-ladin astafina min ibadina'. Fatinhum dzalimun linafsihu, minhum muqtasidun, minhum sabi bil khayrat bi Kemudian kami telah mewariskan kitab, kitab yang demikian Al-Quran. kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih Dari kalangan hamba-hambakan Siapa orang-orang terpilih itu? Umat Islam Kami wariskan Al-Quran kepada umat Islam Kepada kita Faminhum dolimen li nafsi Di antara umat Islam ini ada yang dolim terhadap diri sendiri Nah yang dolim terhadap diri sendiri itu Yang sering meninggalkan perintah Melanggar larangan Dan tidak tidak taubat. Tunggul dirurut. Catang dirumpak. Segala dilabrak. ya, Dan tidak taubat. Itu zalim kepada diri sendiri. Wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Yang sederhana saya tadi. Nah itu orang yang. Hanya. Tobat dari dan dengan tobat yang wajib saja, tobat yang sunnahnya ditinggalkan. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam menyatakan maksudnya orang yang hanya melaksanakan yang wajib, tapi tidak melaksanakan yang sunnah, hanya meninggalkan yang haram, tapi masih melakukan yang makruh. Ini mukhasad. Kalau dia berdosa, dia hanya taubat dengan taubat yang wajib, tapi tidak melakukan taubat yang sunnah. Ya, waminhum sabiun bil khairat bi idilah. Dan di antara mereka ada yang sabiun bilkhairat khairat. bilkhairat itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia tidak hanya mengerjakan yang fardu, tapi juga yang sunnah. Fardu kalaku sunnah kala yang fardu dilakukan yang sunnah juga dijalankan dia tidak hanya meninggalkan yang haram tapi juga yang yang makruh sekali dia terjerumus dalam dosa dia tidak hanya tobat dari dengan tobat yang wajib tapi juga melakukan tobat yang sunnah itu sabiqun bil khairat yang semoga Allah Azza wa Jalla Memasukkan kita ke dalam golongan Yang seperti ini Ini pula Dalam surah fatir ini Yang oleh Allah dijelaskan Di awal surah al Waqiah. Wa kuntum az Thalatha Fa yamin Ma ashabul yamin Wa ashabus shimam Ma ashabus shimam Wa sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun Jadi setelah kiamat terjadi ya wa kuntum azwajan thalatha kalian terbagi menjadi tiga kelompok nanti di akhirat terbagi ke dalam tiga kelompok seperti yang tadi dijelaskan tuh Pertama ashabul yamin golongan kanan betapa bahagianya golongan kanan Kedua golongan kiri, golongan kanan ini muktasid muktasid itu yang simpel tadi yang hanya melakukan yang fardu yang sunahnya ditinggalkan hanya meninggalkan yang haram yang makruhnya kadang dilakukan, ini golongan kanan bagus enggak? bagus, makanya golongan kanan nanti masuk surga ya yeah. kedua, ashabus shima golongan kiri Golongan kiri yang zalimun li nafsih teh tadi. Yang tunggul dirurut, satang dirumpak Barijeng jeung Barijeng Bari tobat, tidak tobat dari hal itu, ya. Was-sabiquna <tuh> sabiqun Mukhrabun adalah yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka lah orang-orang yang didekatkan hubungannya dengan Allah. Ini golongan ketiga itu yang tadi yang melakukan semua yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, meninggalkan semua yang haram, termasuk yang makruh pun tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Ya. Maka di dalam al-Waqi'ah ayat yang terakhir itu kan di awal surat, di akhir surat, maka dijelaskan lebih detil lagi. Fāamma ingka nāmin al-muqarrabin fāroḥun wariḥānun wa jannatun nāim. Adapun orang-orang yang termasuk muqarrabin fāroḥun wa mereka akan berada dalam ketenangan, kebahagiaan dan surga yang penuh kenikmatan. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Wa amma in min ashabil yamin, fas salamul lakam min ashabil yamin. Adapun golongan orang-orang yang termasuk kelompok kanan Maka keselamatan bagi kamu wahai golongan kanan. Ini lumayan, yeah. Wa'amm inkaan min al-mukdzbin al-dalil, fanauzul min hamim. Watas liat jahim. Adapun golongan orang-orang yang mendustakan dan sesat. Ini golongan orang yang tunggul diruruk, satang dirumpak, bagi yang tertobat tadi. Kalau diterjemahkan jadi enggak enak itu bahasanya. Maka vanuzul min hamim. Nuzulnya dari hamim. Nuzul itu hidangan, suguhan, sajian makanan atau minuman. Min hamim dari air yang sangat panas dengan suhu puncak panasnya air. Kalau diminum itu merontokkan seluruh organ bagian dalam yang dilalui oleh air tersebut. Fanuzzul minham wa tasliyatujahim. Terus dijerumuskan ke dalam neraka Jahim wal azabillah, ya. Ini keadaan mereka di akhiratnya. Oleh karena itulah Walaupun kita tahu, tobat itu ada tiga macam dengan dua hukum. Ada tobat yang wajib, ada tobat yang sunnah. Ada tobat yang hukumnya wajib, ada tobat yang hukumnya sunnah. Tobat yang hukumnya wajib ada dua macam: tobat dari meninggalkan perintah dan tobat dari melanggar larangan. Tobat yang hukumnya sunnah hanya satu, yaitu tobat dari meninggalkan yang sunnah, ya atau tobat dari melaksanakan yang makruh. Dua-duanya ndaklah dilaksanakan agar kita termasuk ke dalam golongan wasabi mukarrabun orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ya. taala, Ada sebuah ungkapan. Ungkapan ini bukan ayat, bukan hadis, juga bukan ucapan sahabat, tabiin atau tabiut tabiin. Tapi ini populer dan mengandung makna yang benar, tapi banyak disalahfahami oleh mayoritas manusia. Apakah ungkapan yang dimaksud Ungkapan yang dimaksud adalah Hasanatul abror Sayyatul muqorrabin Tadi orang yang selamat Yang masuk surga hanya ada dua Yang abror dan muqorrabin ya? Kalau yang dolim Itu masuk neraka Ini Yang masuk surga dua Abror dan muqorrabin Kalau abror eh, Apa namanya Ashabul Yamin Kalau Al-Muqarrabin itu Ashabikun Al-Muqarrabin lebih tinggi lagi Ada ungkapan Kebaikan-kebaikan Yang dilakukan oleh Kelompok Abror Adalah Kesalahan Dalam pandangan Muqarrabin jadi sebaik-baiknya kebaikan orang abror bagi orang mukarrabin, mak itu teh salah, itu buruk. Ada ungkapan itu, terutama di dunia sufi. Kalimat ini sekali lagi bukan ayat, bukan hadis, bukan ucapan ulama tabiunat tabi tabin. Kalimat ini ada dalam kitab Ikhya Ulumul Siapa pengarangnya? Al Ghazali Abu Hamid Al Ghazali rahimahullahu taala ya Apakah ini benar ungkapan ini iya ungkapan ini mengandung makna yang benar tapi juga mengandung makna yang salah kalau disalah pahami karena kedangkalan ilmu orang di dalam memahami ungkapan ini Mana saja Makna yang benar dari ungkapan ini Mana yang salah Kita akan jelaskan selasa depan Eh selasa apa? Kamis depan ya. Eh kamis depan itu kamis ketiganya Kamis depannya lagi, kamis keempat Karena kamis ketiga Kita ada kajian dengan Ustaz Badrussalam dulu jadi kita tiadakan uh, kajian di sini nanti Kamis keempat insyaallah ya. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Shallallahu alannabiina Muhammadin wa ala alihi washabihi Sudah dulu, jangan ada lagi yang bertanya karena ini juga sudah terlalu banyak. Sedangkan waktu yang tersedia sedikit ya, akan ke bahas semuanya. Ahwat, kecuali ahwat. Taib, Bismillah ini sudah diprint nih, kayaknya sudah disiapkan se sebulan yang lalu. Bismillah Ustaz seorang suami sedang kebingungan Ketika seorang istri tidak mau berubah Suami serba salah Tidak mau berubah jadi bidadari gitu Ketika istri diingatkan pelan-pelan malah berbalik marah-marah Ketika diperlakukan keras, tegas, malah tambah ngelawan terhadap suami ini menyangkut masalah mahram. Istri dekat dengan kawan suami karena pergaulan sebelumnya berbaur dengan lingkungan banyaknya laki-laki. Sampai sekarang masih sering Bebeman layaknya AGB sedang kasmaran pakai icon love. Lopek. ditambah kakak iparnya istri, kakak iparnya istri, teh berarti kakak suaminya ya, atau mungkin kakak ipar dari yang lain mungkin. Sering-seringnya chatting dengan istri, bahkan suka berkunjung ke rumah di saat suami sedang tidak ada di rumah dengan alasan menengok kedua, menengok anak kedua yang masih bayi tanpa izin suami. Bahaya ini Pernah di suatu saat kepergok, kepergok di kamar Bertiga dengan bayi tersebut Uh Sang kakak Ipar mengatakan Sedang mengobati bekas operasi Istri menggunakan tenaga dalam Uh tetapi tanpa izin suami terlebih dahulu apa yang harus suami lakukan dikala selu merasa kebingungan dalam masalah ini dan selu bawaan suudan apakah selu suudan dalam masalah ini sebuah kesalahan ini bahaya ibarat telur di ujung tanduk goyang sedikit jatuh pecah pertama Wajib setiap suami melarang istrinya untuk berkomunikasi dengan lelaki lain. Apalagi saudara ipar. Ipar itu lebih berbahaya daripada orang lain. Kata Nabi sallallahu -E. alaihi wasallam, "Iyyakum waddukhula 'alan nisaa". Wajib oleh kalian dijauhi, memasuki, menemui para wanita. Kila seorang sahabat bertanya Afaro'ay talhamwa Bagaimana Menurut pendapatmu tentang Ipar Beliau menjawab Alhamul maut, ipar itu maut Itu lebih berbahaya Pertama kenapa berbahaya Status ipar sama Dengan lelaki lain, bukan mahram Tidak boleh memperlihatkan Aurat Tidak boleh bersentuhan tangan Tidak boleh berkholwat, berdua-dua tidak boleh safar dengan ipar, gak boleh itu sama dengan orang lain kedua, karena status iparnya itu disangka saudara dekat dia merasa tidak ada penghalang, tidak ada hambatan untuk bergaul dekat, orang lain pun gak akan curiga oh, ini kan iparnya itu gak apa-apa berdua-dua di kamar juga ya masih senono. Umumnya orang itu mengatakan perbuatan tidak Senonoh, ini masih senono, setidaknya sepuluh nonoh lah. Jadi karena orang nggak curiga, dia juga nggak ada ganjalan psikis dekat. Oh, setan luar biasa itu, lauklah ya. Oleh karena itu bisa sangat mudah terjerumus ke dalam tanpa dicurigai dan tanpa merasa berdosa melakukan dosa tanpa merasa berdosa ya haram berdua-dua kalau ada bayi dianggap bayi tidak ada dah bayi mah enggak bisa ngapa-ngapain dia hanya bertiga bayi dengan istrinya dan kakak ipar itu sama dengan berdua haram itu tidak boleh wajib si suami merarang Istrinya menerima tamu laki-laki sekalipun iparnya sendiri. Apalagi laki-laki lain. Wajib suami melarang istrinya ikut grup WhatsApp atau uh, BB atau lain atau apapun yang di dalamnya ada laki-laki yang bukan mahrom. Awalnya bercanda, lama-lama beneran terjadilah CLBK, ya cinta lama belum kelar-kelar, akhirnya nyambung lagi, itu berbahaya, tidak boleh dibiarkan, membiarkannya adalah dayus, ya. Bagaimana kalau diingatkan dia marah-marah, marahin lagi. Suami lebih berhak untuk memarahi istri bila istri yang melakukan kesalahan. Sebagai bentuk tanggung jawab dia kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. ya Jadi harus memiliki apa? Wibawa apalagi si Iftar tadi mengaku menggunakan tenaga dalam itu syirik itu yang namanya tenaga dalam itu dengan menggunakan bantuan jin tapi orang yang memilikinya tidak sadar bahwa itu ada unsur setan dalam dari kalangan bangsa jin dia merasa murni tenaga dalam ya murni disebut dengan tenaga dalam disebut dengan kerah disebut dengan apa namanya masem-masem uh, ah, lupa lagi dia merasa itu murni tidak sadar itu jin dan ketika kita ingatkan itu jin namuk dia mana buktikan susah dibuktikannya dibuktikan juga malah gak percaya ya oleh karena itulah Maka wajib dilarang dari dua hal Pertama berkholwatnya dengan istri di kamar Yang kedua penggunaan tenaga dalam untuk pengobatan tadi Ya, Allahu'alam Semoga Allah memberikan solusi kepada keluarga si penanya itu Atau keluarga dari yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi Bagaimana hukumnya jika ada yang curhat ke kita yang isinya gibah Udah dicoba Mengasih tahu tapi terus Gibah Kita jadi terpaksa mendengar Iya kita wajib Memberitahu jadi gini Kalau dia gibah itu untuk meminta solusi Kepada kita Dan kita orang yang layak Memberi solusi itu Dibolehkan Seperti contoh umpamanya Hindun berkata kepada Nabi Sulaiman, Sungguhnya suami saya Abu Sofyan orangnya pelit. Kalau enggak diminta enggak ngasih. Boleh enggak saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi Sulaiman boleh. Hindun gibah enggak? Gibah. Yang digibahi suaminya Tapi oleh Nabi Sulaiman tidak dihardik tidak dilarang, tidak dicelah, bahkan dijawab. Karena apa? karena menggibahinya dalam rangka istifta istifta artinya meminta fatwa meminta solusi jadi kalau butuh solusi dan solusi itu harus dengan diterangkan orangnya dan jenis kesalahannya dan orang yang dicurhatinya tersebut orang yang memang betul-betul bisa memberi solusi boleh menggibahi tapi kalau sekedar curhat kita tahu orang ini gak, gak, gak bisa ngasih solusi Sama bloonnya dengan kita Umpamanya ya Sekedar curhat agar plong Tidak ada solusi maka tidak boleh Itu tetap termasuk gibah yang diharamkan tanpa ada uzur kebolehannya ya. Jadi kalau ada orang curhat Dan isinya gibah dan kita memang dianggap mampu beri solusi Dengarkan lalu beri solusi tapi kalau kita enggak mampu afwan, uhti atau ahi, ini uhti ini. Dari tulisannya. Saya bukan orang yang tepat dicurhati gini. Tolong untuk curhat ke si fulan atau fulana. Dia bisa memberikan solusi. Ya, Langsung dikat. Kalau kita bukan orang yang tepat terus kita mendengar, maka kita termasuk orang yang sama-sama bergibah dengan dia. Dan termasuk orang yang tercermus ke dalam dosa bagaimana hukumnya tobat sambal ya gak boleh maksud tobat sambal sekarang tobat besok diulangi lagi gak boleh, tidak sah karena salah satu syarat sahnya tobat adalah bertekad tidak mengulangi lagi kalau tobat besok ulang lagi tobat lagi besok ulang lagi Maka tobatnya tidak sah, tidak akan diterima. Iya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi maghrib, insyaAllah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdiik, shadoallahu ilaa ilaa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiqul Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala nabiina Muhammadin waala alihi wa wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.